بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى Ya ayah الناس, taku ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً غفراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحم إن الله كان عليكم رفيدا Ya ayah الذين آمنوا التقواه وقولوا قولاً سليلا يسله لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم Wa Tuhan Allah dan Rasulullah Fakir Fasa Falsan Adi Ma Hamdalah. Dapat ber rahimani warahmatullah. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita mengetahui bahwasannya. Hadis-hadis Rasulullah SAW ini adalah penafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Para ulama kita menjelaskan bahwasannya hadis atau nama lainnya adalah as sunnah itu ada tiga macam hadis atau as sunnah itu ada tiga macam. Yang pertama itu hadis-hadis yang isinya adalah sama persis. Sama persis Dengan Apa yang disebutkan di dalam Ayat Al-Quran Yang pertama Pak Itu hadis-hadis yang Sama persis isinya Sebagaimana isi Yang ada di dalam Ayat-ayat Al-Quran Itu yang pertama Yang kedua Yaitu adalah hadis-hadis yang isinya Memperinci Yang isinya adalah Memperinci Sesuatu yang Disebutkan secara global Di dalam Al-Quran Jadi ada Ayat-ayat yang sifatnya global Global itu ya? global. Umum ya Masih apa sih? Ya keluar. Eh, Biasanya ya masih umum, belum apa namanya? belum terperinci ya, belum spesifik ya. Nah, maka ada hadis-hadis yang memberincinya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu hadis-hadis yang memberikan tambahan keterangan. Hadis-hadis yang memberikan tambahan Keterangan Sesuatu yang tidak disebutkan Di dalam Al-Quran ya, Jadi ada berapa macam tadi Hadis-hadis Bisa dibagi menjadi tiga Yang pertama Yang isinya lah, sama persis Seperti yang ada di dalam Ayat Al-Quran Misalnya ayat Al-Quran memerintahkan untuk salat Ayat Al-Quran memerintahkan untuk membayar zakat ya, Maka ada juga hadis-hadis yang seperti itu Yang isinya memerintahkan sholat Dan supaya membayar zakat Kemudian yang kedua yaitu hadis-hadis yang apa? Memperinci sesuatu yang sifatnya masih global Misalnya ya, Allah menjelaskan Mewajibkan zakat Ukuran zakat ya. Kapan zakat itu dibayarkan Maka itu dijelaskan Dalam Hadis-hadis rasulullah -hadis. Itu yang kedua Yang ketiga adalah Hadis-hadis yang isinya apa? Lah, memberikan keterangan tambahan Jadi ada perkara-perkara Yang memang tidak disebutkan dalam Al-Quran ya. Misalnya Diharamkannya Sebagian makanan Atau sebagian binatang yang itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mudian ikhwanul Rahim mani warahyamu Kuma. Pembagian ini bisa dilihat dalam kitab Maalim Usul Fiqih Indah Al Sunnahul Jamaah. Dalam kitab Maalim Usul Fiqih Indah Al Sunnahul Jamaah karya Sheikh Dr Muhammad bin Hussein Al Jizani. Saya kita akan membaca di sini An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Apa artinya Amirul Mukminin? Yaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Orang yang pertama kali mendapat gelar, gelar Amirul Mukminin adalah siapa? Ah? Umar bin Khattab. ini di sini dari siapa? Dari Umar. Dari Amirul Muminin Abi Hafsin, Abu Hafas, ya. Abu Hafas ini kunyah dari kunyah itu apa? E, nama apa? ya? Yang pakai Abu dan Umum itu kan? Abu Bakar, Abu Abu Toled, itu namanya nama kunyah. Atau Umum, misalnya Umum, Aisyah atau Umum, itu namanya nama apa? Kunyah. Hukumnya apa itu? Sunnah. Ya, jika seorang memiliki nama seperti itu, itu rupanya lah, sunnah. Seperti Ali bin Abi Thalib, apa punya Abu Turab bapaknya apa? Lah. Bapaknya debu. Gimana ya. ceritanya? Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu ada masalah sama istrinya, maka Ali bin Abi Thalib tidur di mana? Di masjid. Ketika itu masjid tidak seperti zaman sekarang apa dari pasir. Akhirnya ketika tidur itu wajahnya atau badannya kena debu. Maka kata Rasulullah SAW. Ya Abu Turok bangunlah wahai Abu Turok. Ada masalah apa? Gitu kan? kok tidak dimasuk. Dia katakan saya lagi ada masalah sama Istri saya. Ia ya saya. <gif> dari Abu Hafes. Abu Hafes itu artinya abah singa. Apakah Umar itu punya anak singa? Tidak ya. Jadi ini julukan ya. Abu Hafs bapaknya singkat. Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu semoga Allah meridainya. Qala dia berkata. Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Berarti Umar bin Khattab mendengar hadis ini langsung dari siapa? Rasulullah SAW. Ya, aku lihat bersabda. Berarti hadis ini termasuk hadis kaulia. Hadis itu ada bermacam-macam. Ada hadis kaulia yang sifatnya apa? Perkataan. Ada hadis yang sifatnya takdiriyah. Apa itu takdir? Persetujuan. Ya, ketetapan. Jadi misalnya ada sahabat yang makan binatang apa? Dog. Rasulullah SAW sendiri tidak makan dog. Dog itu apa? Sejenis apa namanya? Sejenis apa? Iya pak. E, saya juga belum pernah makan ya. Tidak. juga. Intinya binatang di sana di padang pasir, sini tidak ada. Rasulullah SAW tidak makan dog, tapi sahabatnya makan dog. Nah, tidak diingkari Itu namanya hadis Takririyah Disetujui tidak diingkari ya. Yang keberapa tadi? Kedua Ada lagi hadis yang sifatnya Fi'liyah Yang ketiga hadis apa? Fi'liyah Yaitu berupa perbuatan Rasulullah Misalnya Rasulullah itu kalau bersisir Maka belum memulai dari sebelah Mana? Belakang Dari kanan Kanan dulu yang disisir bukan dari belakang. Kanan dulu. Jadi kalau misalnya orang itu menyisir atau menggunakan sandal itu yang sebelah kanan dulu, kalau dia niatkan ittiba itu dapat pahala. Kalau enggak niat ittiba enggak ya dapat pahala. Nah, apa ini kaitannya dengan di sini? Innamal a'malu Bin Ya, Dalam lafal yang lain dikatakan innamal a'malu binniyah. Hanya saja sesungguhnya amal-amal itu dinilai dengan apa? Niat Apa yang dimaksud dengan Niat ya. Nanti ada soalnya ya. Ini belajar buat gerak soal itu Niat itu apa? Niat itu secara bahasa Artinya adalah uh, Al-Qaslu Secara bahasa niat artinya adalah keinginan kehendak niat secara bahasa lah, keinginan atau kehendak ada ada pun secara istilah secara istilah ini maksudnya menurut pengertian alam syariat di dalam Islam niat ini digunakan dengan dua pemaknaan ya ada berapa pemaknaan ada dua pemaknaan apa niat jadi kalau disebutkan niat di dalam syariat Islam Maka ada dua sisi Pembicaraan Yang pertama niat Dalam artian yaitu Ikhlas Dalam artian apa? Ikhlas Apa itu ikhlas? Kemarin sudah lah Pelajarannya Ustaz Z Halo, nah, Memurnikan Nah, niat adalah Beribadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Jadi ketika orang itu beribadah Bukan untuk mencari pujian Bukan untuk mencari kedudukan ya. Itu namanya Ikhlas ya. Membersihkan hatinya Dari segala kotoran-kotoran ya, Berupa sirik dan lain sebagainya Itu namanya Ikhlas Ini pengertian yang pertama Ini disebut juga dengan istilah Niat Al-makmul lahu Niat apa? Makmul lahu Niat Makmul Yang diamalkan untuknya Artinya yang menjadi tujuan amalan Jadi amalan kita ini kita lakukan untuk siapa? Amal yang kita lakukan itu untuk siapa? Apakah untuk Mencari kepentingan dunia? Apakah untuk mendapatkan Ya. Apa namanya? popularitas ya. Itu namanya niat dalam pembicaraan apa tadi? Ikhlas istilahnya apa tadi? Niat makmul lahu. Yang kedua yaitu niat dalam pengertian fikih. Niat dalam pengertian fikih ini disebut dengan istilah niat, niat niatul amal. Niat apa? Niat dalam beramal Niatul amal Niat dalam beramal Dalam pembicaraan apa ini? Fikih nah, Niat beramal ini Dibagi lagi menjadi dua Dibagi menjadi berapa? Dua Yang pertama niat Untuk membedakan Antara Ibadah dengan bukan ibadah untuk apa? membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah seperti contohnya misalnya orang mandi mandi itu ada yang bernilai ibadah tidak? ada namanya mandi mandi besar ya mandi junub. ada mandi yang bukan ibadah yaitu mandi untuk biar seger ya kan Antum pulang kajian capek ya, panas, keringetan, di sini enggak ada AC-nya. Nah, pulang mandi. Ya, itu namanya mandi. Ya, biasa. Apa yang membedakan? Niatnya. Apa airnya terus beda gitu? Enggak kan. Yang beda niatnya. Yang pertama apa tadi? Membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Yang kedua, yaitu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. membedakan apa? ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. sama-sama dua rakaat. ada orang niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid. ada orang niatnya sholat qobliyah. apa? duhur misalnya. Ada orang niatnya sunnah bak dia eh apa sunnah eh setelah apa wudu ini ya. apa yang beda kan lah? niatnya. Jadi niat ada berapa pengertian berarti semuanya. Yang pertama niat dalam pengertian ikhlas yaitu kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala wa Maumiru Illya Budulohah Muklisin Alahudin tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah niat dalam pengertian apa? Akidah. Dalam pembicaraan tazkiyatun nufus, dalam pembicaraan tauhid. Itu yang pertama. Tidaklah kita beribadah kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat yang kedua dalam pembicaraan ilmu apa? Fikih. Maka dibagi menjadi berapa? Kedua, ada niat untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Sama-sama mandi, yang satu karena capek, yang satu karena mimpi basah, misalnya kan. Maka yang satu bernilai ibadah, yang satunya bukan ibadah. Kemudian membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama dua rakaat, yang satu sama-sama sunnah, misalnya kan. Yang satu sunnah utuh, yang satu sunnah tayyatul masjid, yang satu sunnah. Qobliyah belia? misalnya. Atau membedakan antara dua rakaat yang wajib dengan dua rakaat yang sunnah, ya kan? Kalau niat yang dalam pengertian ikhlas tadi niat apa namanya? Niat makmur lalu. Kalau niat dalam pembicaraan fikih disebut dengan niatul amal. Niat adalah Amal. Sekarang berikutnya adalah pembicaraan di manakah letaknya niat. Niat itu letaknya adalah di dalam hati dengan kesepakatan para ulama. Niat itu letaknya di dalam hati dengan ijma para ulama. Makanya kata para ulama seandainya orang itu mengucapkan sesuatu, ya yang menyelisih apa yang ada dalam hatinya maka yang dipakai adalah apa yang dalam hatinya Jadi niat letaknya di mana? Di dalam hati. Sehingga kata para ulama melafadzkan niat. Kalau kata-kata melafadzkan berarti mengucapkan niat. Berarti niat itu diucapkan dengan apa? Lisan. Bagaimanakah hukum melafadzkan niat? Kata para ulama melafalkan niat ini adalah suatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya niat itu dilafalkan. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya seandainya kita dibebani untuk mengamalkan suatu amalan tanpa niat Nis saya, lah, itu adalah amalan yang tidak bisa dikerjakan. Karena apa? Karena hadis ini menunjukkan innamal a'malu binniat. Secara bahasa, ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap amalan itu pasti dibarengi dengan apa? Niat. Karena niat artinya sengaja. Niat artinya orang itu punya keinginan kalau orang itu melakukan sesuatu kalau orang itu masih akalnya waras ya masih apa? normal setiap perbuatan yang dia lakukan pasti ada apanya? ada maksudnya kan? ada niat, berarti dia punya niat tidak? punya jadi kalau ada misalnya ada suatu syariat misalnya lakukanlah suatu amal tambah niat nah itu suatu yang tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, kata para ulama itu tidak mungkin tidak ada orang yang beramal tanpa niat Kecuali orang yang Gila Atau orang yang tidak sadar ya. Jadi secara bahasa Hadis ini Inna a'malu Apa artinya Kalau kita belajar bahasa Arab sedikit ya, Sedikit Ini saya singgung Inna a'malu Ini maknanya sama dengan Tidaklah ada amalan Kecuali Pasti dibarengi dengan niat. Ini secara apa Bahasa Arab makanya belajar. Bahasa Arab ya. <laughs> Karena in nama itu menunjukkan pembatasan, menunjukkan apa? Pembatasan. Tidaklah ada suatu amalan kecuali pasti dilandasi dibarengi dengan apa? Niat. Karena niat tadi artinya apa? Kehendak di dalam hati. Ada orang berjalan dari rumah ke masjid. Apa Mas? mau mau kemana? Mau sholat. Jelas. Di dalam hatinya dia sudah punya niat Maka amalan-amalan apa saja di dalam Islam ini Niatnya cukup di dalam hati Tidak perlu diucapkan Ya. Sampaikan ada cerita kan Diceritakan oleh saya Min Ini jam berapa ini? Nah, soalnya ada 15 Jangan lihat dulu soalnya Nanti kalau belum disampaikan, tidak bisa menjawab mau ceritakan gak? Ini? jadi ada cerita orang di mana sholat di e, masjid masjidil Haram kalau nggak salah, atau masjid apa itu. Ada temannya nggak tahu ini mungkin dari orang Indonesia kali ya, yang satunya. Dia sholat, ketika mau sholat tuh baca apa? ushuli apa itu kan? biasa dong? Nah, biasa. kita dengar di sini. Kemudian temannya ini dia nggak pernah kan dengar seperti itu nggak ada ceritanya sholat kok pakai baca baca seperti itu. Kata temannya kalau bahasa kita mas masih. Ada yang kurang tadi. Tadi belum disebutkan tanggal berapa, jam berapa, di mana. Gitu. gitu kan? Iya kan? Jadi malah dia airan gitu. Ya itulah. Kalau orang itu melakukan sesuatu amalan yang nggak ada tuntunannya itu malah mempersulit dirinya. Kan? Makanya kata, kata para ulama pak. Al-iktisadu fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah, ya meskipun kadang orang itu mengikuti sunnah itu mesti banyak kekurangannya kan. Ada dia tidak sempurna apa, tapi itu lebih baik daripada dia apa? Ijtihad bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Jadi, innamal amalu binniat menunjukkan setiap amalan pasti ada apanya? Niat. Baik kemudian pembicaraan dari sisi syariat apa makna innamal amalu bin kalau dari sisi bahasa tadi apa setiap amalan pasti disertai dengan niat ini secara bahasa tapi yang diinginkan oleh hadis ini Rasulullah SAW berbicara dalam apa namanya e, secara Rasulullah SAW itu sebagai apa tau putusan Allah Subhanahu Wa Taala penyampai wahyu ya kan maka hadis ini berbicara dari sisi hukum syariatnya artinya gimana artinya tidaklah ada suatu amalan itu dinilai kecuali dengan niatnya makanya para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya amalan amalan itu harus dis di, apa namanya, disertai dengan niat jadi Nah, di sini berbicara tentang apa syarat diterimanya apa amalan yaitu amal itu harus disertai dengan niat <tuh> kalau syarat diterimanya amalan ada berapa dua atau tiga ya. yang bilang dua siapa yang bilang tiga yang betul yang mana yang kedua, yang pertama apa? Ikhlas, yang kedua? Itibak mengikuti tuntunan Yang ketiga? Apa? Tauhi Artinya di atas akidah yang benar Seorang yang tidak ikhlas, maka amalannya tidak diterima Tidak mengikuti tuntunan, amalannya tidak diterima Tidak memiliki akidah yang benar, amalannya juga tidak diterima seperti orang yang mengingkari takdir. Akidahnya benar tidak? Ada orang mengingkari takdir. Dia tidak percaya takdir. Padahal takdir itu rukun iman ya kan? Maka kalau ada orang beramal, sebanyak apapun amalannya, tapi kalau dia mengingkari takdir, maka Allah tidak terima sedikit pun amalannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar rahimahullah. jadi ya di sini tadi apa menunjukkan syarat diterimanya amalan harus ada niat nah kalau ditanya kita sekarang tadi niat katanya ada tiga pengertian ikhlas membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain ini maksudnya niat yang mana ya tiga-tiganya jadi Orang itu beramal harus ikhlas, ya enggak? Iya enggak? Betul. Yang kedua, orang itu harus membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Kalau mandi, antum niatnya bukan ibadah. Artinya antum misalnya habis mimpi basah, ya kan? Antum mandi, gitu. Tapi belum niat, mandi apa? Juno, Juno gitu. Cuma pengen mandi aja, gitu. Sudah sah belum? Belum sah? Ulangi lagi. Baru sah. paham? ya kemudian yang ketiga harus jelas apakah ini wajib atau sunnah oh ya jadi ini berbicara tentang syarat diterimanya amal kemudian berikutnya bagian berikutnya ini berbicara tentang balasan bagi orang yang beramal kata rasulullah saw. Wa inna lillilma'in manawah dan sesungguhnya jadi inama menunjukkan apa? Pembahasan. Jadi kalau diterjemahkan Tidaklah seorang itu beramal Mendapatkan pahala Balasan kecuali sebatas Apa yang dia niatkan Jadi balasan itu Berbanding lurus dengan Niat bah? Balasan itu berbanding lurus Dengan niat Kalau niatnya Bukan karena Allah Ada orang beramal tidak ikhlas Diterima tidak? Tidak diterima Makanya nanti belum kasih contoh Jadi orang yang beramal Dia akan mendapatkan balasan Sebagaimana apa yang dia Niatkan Kalau kita tahu seperti ini Kira-kira gimana kita? Kalau kita tahu bahwasanya Allah membalas amal kita Sesuai niat kita Kira-kira kita mau seperti apa? pengen niat yang baik atau niat yang guru? baik, ya terus kalau niatnya baik niat yang kecil apa? yang besar yang besar, karena kita pengen pahala besar, ya kan makanya kata para ulama semakin orang itu niatnya besar dalam menuntut ilmu, maka pahalanya nanti juga semakin besar kalau antum, seperti dulu pernah disampaikan kalau ke antum hanya pengen memberikan hidayah kepada orang satu RT itu beda dengan orang yang menuntut ilmu pengen memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Ya. apa yang membedakan? Niat. Padahal ya. niat itu letaknya di mana? Di hati. Jadi orang itu sebagaimana kata Sya'sa dirahimahullah, demikian juga kata Imam Ibnu Qayyim, "Innamatatafaddalu al-a'malu bihasabi ma fil qulub." Sesungguhnya amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Tergantung apa yang ada di dalam hati, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sadik dan juga Imam Ibnu Katsir. Jadi ini menunjukkan apa? Pentingnya amalan apa? Hati. Pentingnya amalan hati. Jadi seorang itu bisa tidak mendapatkan pahala sama sekali, gara-gara niatnya tidak benar. Seperti tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat, yaitu orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang menuntut ilmu agama. Tapi tidak ikhlas, akhirnya apa? Dilemparkan ke dalam api neraka. Karena apa? Masalah hati, masalahnya. Makanya para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini, seperti Imam Bukhari sendiri, untuk mengingatkan tentang pentingnya ikhlas. Kemudian Rasulullah S.A.W. melanjutkan Famangkanat hijrut kuilallahi wa rasuli Maka barang siapa? Ini dikasih contoh ya Tadi dikasih kaidah yang sifatnya umum Nah sekarang dikasih apa? Contoh Nah diantara bentuk tarbiyah atau pendidikan yang bagus Itu menggabungkan antara sesuatu yang sifatnya global Dengan sesuatu yang sifatnya apa? Terperinci. Dikasih kaidah dan dikasih contoh gitu Kalau dikasih kaidah terus gitu orang bingung bayangkannya Apalagi mungkin Ya mohon maaf mungkin agak ee, Lambat gitu. Barang siapa yang hijrahnya itu Kepada Allah dan Rasulnya Hijrah itu amal bukan Amal. Apa itu hijrah Meninggalkan dari negeri Kafir menuju negeri Islam seperti dahulu para sahabat Meninggalkan apa Mekah menuju Madinah tahun berapa Tahun berapa? Tahun 0 Nah, kemenanggalan hijriah itu dimulai dari hijrah kan. Ya? Itu tahun 0 Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya Ini niat baik atau jelek ini? Niat baik, dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya Kita lihat apa balasannya Kalau orang itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan rasul Artinya kalau orang itu amalannya niatnya benar, maka amalannya akan diterima. Amalannya apa? Diterima. Apa yang disebutkan? Niat. Wa mangkanat hijratu li dunia. Sama, ini amalannya sama ya, hijrah. Berarti apa yang hijrahnya itu karena dunia? Yushibuha. Ya enggak, Pak. Ingin dia Dapatkan dunia itu apa dunia? Ada yang bisa menerjemahkan apa itu dunia? Atau mendefinisikan dunia itu? Dunia apa? Mama dikasih PR. Dicari ya, saya juga belum dapat referensi pengertian dunia. Apa itu dunia? Berhasil ya pak, tapi Insya Allah sudah paham kan? Iya, sudah jelas ya sudah berasal apa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan saya tanya wanita itu termasuk dunia bukan? Ya, ya. ini yang jawab lagi lagi <tuk> ya alimroatin yangkihuwah itu kan disebutin atau perempuan perempuan termasuk dunia tidak termasuk kok disebutkan gitu kan apa di luar angkasa atau bagaimana <tuk> maksudnya kata para ulama ini menunjukkan besarnya bang Godaan atau fitnah dari kaum wanita sampai-sampai ya, disebutkan khusus ya kan nah, berarti istimewa ya, luar biasa ya. ini bukan saya ya kepada ulama menjelaskan seperti itu. <tuh> <tuh> Alim rohadin atas seorang perempuan yang kima yang ingin dia apa nikahi antum bisa baca di Fathul Bari seperti itu intinya untuk menunjukkan ya betapa dahsyatnya fitnah. Fahijiroh tu ilallah maha jiro ilaihi. maka hijirohnya kalau dia pengen dunia atau dia pengen wanita maka hijirohnya itu kepada apa maha jiro ilahi apa yang dia niatkan jadi dia dapat apa kalau pengen dunia dapat dunia pengen wanita dapat wanita tapi lihat di sini ya betapa indahnya di situ dia tidak sebutkan fahijiroh tu ilah dunia au ilah Imroatinnya kan, tapi disebutkan apa? Ilah ma hijroh ilahi tidak disebutkan, tidak disebutkan loh. Kalau tadi ketika bicara orang hijrah yang benar, apa katanya? Memangkana hijroh itu ilallah ya rasulif, hijroh itu ilallah Disebutkan, diulang ya kan? Ya, tapi ketika bicara yang jelek, ya. Hijrahnya kepada dunia atau kepada wanita Ya kepada apa yang dia lah, gitu kan? Karena menunjukkan Suatu yang jelek itu tidak usah Disebut-sebut Saking jeleknya tidak usah Disebut-sebut ya. Makanya ya, Di antara perkara yang merusak Masyarakat kita ini Atau dunia Apa namanya informasi Di TV itu kan atau di media-media Sering diceritakan ya Jelek-jelek itu. Orang itu kalau baca jelek atau lihat yang jelek itu jadi apa? Ya menular ya kan? Yang, yang baik saja susah menular, apalagi yang jelek. sudah ya. Jadi ini salah satu. Jadi orang itu bikin berita itu tidak boleh sembarangan ya. Ada aturannya dalam Islam. Dia ada pelajaran sendiri. Teng. Tangan juga. Rawahul rawahul imam malu hadis Hadith ini hadis ini dibuatkan oleh dua orang imam. Ahli hadis ya. Muhadisin itu artinya para ahli hadis ya. Abu Abdullah, nah ini kunyah lagi kan Abu Abdullah, Muhammad Ibn Ismail, namanya siapa? Muhammad Bapaknya? Ismail Simbahnya? Ibrahim Dan seterusnya Bin Mugiro bin Berdisbah al Bukhari. Dari mana? Bukhoro, Bukhoro itu suatu daerah atau suatu tempat di mana, ini eh, jelas bukan di Arab, bukan di Arab ini ya. Jadi membukur itu bukan orang Arab, ya, tapi bisa jadi ulama. Entah orang Arab bukan? Bukan. Bukan. Insya Allah bisa jadi ulama. ya, Amin. Yes. Wa Abu Hussein dan Abu Hussein, yang satunya ini muridnya Muslim, namanya siapa? Muslim bin Al-Hajjad bin Muslim Al-Qusayri An-Naisaburi dari Naisaburi Fi Sahih Hai hima, Dalam kedua kitab sahih mereka Yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi ada kitab sendiri Namanya sahih Bukhari Ada lagi kitab sendiri namanya sahih Muslim, mana yang paling sahih? Sahih Bukhari atau Muslim? Sahih Bukhari Kata para ulama, sahih Bukhari itu as kutub Qutub Ba'da Kitabilah yaitu kitab yang paling sohi sesudah al-qur'an, antum sudah punya belum saya bukori? <laughs> cari di internet gampang sekarang, tidak usah beli, bisa cari aja download. Ya. Allah da ini huma ashahul kutubil musnabah, yang sohi bukori dan muslim itu apa? buku yang ditulis oleh manusia yang paling sohi. Ya. jadi daripada antum baca berita yang tidak jelas, ikan ya kabar-kabar apa itu? gosip. Mending baca sohe bawli atau sohe harus Karena itu, sohe beritanya itu bukan isu ya, bukan ajangan gosip. Ya. ya kan? Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Supaya bisa mengerjakan soal. Gimana <guluh> ini? Saya jadi lihat soalnya nih. Jam berapa ini? ujiannya nih. tadi apa faedahnya? Nanti bocoran dia. Ya, tadi ada sini menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya amal itu harus apa? ikhlas. Selain itu, ada sini juga menunjukkan bahwasanya amal itu harus dilandasi dengan niat. Jadi kalau ada orang beramal, tadi seperti mandi, dia habis mimpi basah, tapi dia mandi enggak pakai niat. Ya artinya dia mandi aja gitu. Karena mungkin apa? gerak gitu kan. Belum ada niat. Jadi dia enggak terpikir dia mau mandi apa? junub. Maka mandinya belum sah, kan? mandinya belum sah kalau dia tidak ada keinginan dalam hati untuk mandi junub. Taib. Kemudian menjadi <tik> bocoran. <tik> ya. Jadi niat itu tadi apa? Ya, Seperti yang sudah kita sampaikan, para ulama sepakat, niat itu tempatnya di mana? Hati -hati. Di dalam hatinya. Jadi bukan di lisan, apalagi di anggota badan. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu ya Penampilannya Masya Allah ya kan Penampilannya Masya Allah ya. Gimana Ya pokoknya soleh lah gitu Tapi niatnya jelek Kira-kira yang dinilai apa Niatnya atau penampilannya niatnya. Innamal amalu bini Letaknya di dalam hati Walaupun penampilannya seperti Abu Bakar Tapi kalau hatinya seperti Abu Jahal ya, <laughs> Maka yang dinilai apa <laughs> Niatnya ya jadi penampilan bolehlah oke okay, gitu. Niat juga jangan sampai jelek ya. Jadi menunjukkan ya, kata para ulama, "Ma'alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati." Tidaklah saya menyembuhkan suatu perkara yang lebih berat daripada, Pak, niatku. Karena niat itu tatakallab alayya. Niat itu berbolak-balik. Kadang kita ikhlas, tiba-tiba pas ngomong gitu kan panjang ini, wah pengen dipuji, dan seterusnya. Jadi apa berubah niatnya? Karena niat di mana letaknya dalam hati. Jadi pekerjaan yang paling berat di dunia ini adalah apa? Ikhlas. Azu Shayin Fit Dunya Al Ikhlas kata ulama. Sesuatu yang paling mahal, yang paling berat, yang paling susah dicari di dunia ini apa? Ikhlas. ya kalau ngelamar kerja itu susah enggak? Susah ya. Tapi lebih susah ikhlas, ya. Ngaji susah enggak? Susah enggak ngaji? Ya, alhamdulillah mudah ya. Menguruskan niat dalam ngaji itu susah, ya. Okay. Kemudian juga ada sini menunjukkan ya bahwasanya semua amalan itu harus kita ikhlaskan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak orang misalnya beramal ya 99% lah untuk Allah. Ini udah besar ini 99% kan? 1% ya untuk siapa gitu. Boleh enggak? Tidak boleh. Allah katakan ala lillahiddinul kholis. Ketahuilah bahwasanya hak Allah untuk mendapatkan adin ad agama ketaatan ya, murni Murni itu berapa persen? Seratus ya. persen. Jadi susah atau mudah? Hah? Ya mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu kemudian ada sini juga menunjukkan, sebagaimana tadi sudah kita katakan, seorang itu akan mendapatkan pahala sesuai atau berbanding lurus dengan apa? niatnya, semakin besar niatnya, maka pahalanya bisa semakin besar, sebagaimana tadi dikatakan oleh Syah Sa'dir Rahimullah inna matata fadlul a'malu bihasa bimafil qulub sesungguhnya amalan itu akan bertingkat-tingkat keutamaannya ada dua orang, kata para ulama ada dua orang sholat, yang satu pahalanya setinggi langit yang satu pahalanya sedalam sumur <tuh> antara sembuh dengan langit jauh banget kan ya. karena apa yang membedakan sesuatu yang ada di dalam hatinya yaitu antara ikhlas dan tidak ikhlas ya, jadi bahasa bima filkulu kemudian ibadulillahirohman ibadulillahirohimukumullah ini tadi kelewatan belum disampaikan nah, dari sini juga menunjukkan bahwasanya suatu amalan yang walaupun pada asalnya itu mubah apa itu mubah nah, suatu yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan misalnya apa? makan boleh gak makan? eh? boleh tak? boleh, boleh. gak makan? boleh, berarti hukumnya apa? berarti nanti gak usah makan <guluh> <guluh> kalau orang itu makan, tadi pagi misalnya mau niatnya mau berangkat kajian, makan biar nanti kalau pas kajian gak ngantuk ya apa hukumnya makan ini? Berbalah tidak? Berbalah karena niatnya, niat itu tergantung apanya? Tujuannya. Ya amalan itu, ya, ada kaedah apa? Lil wasail hukmul makosit. Sarana itu mengikuti hukum tujuan. Sarananya makan, tujuannya ngaji. Ngaji amal bukan? Amal. Orang makan untuk ngaji, maka amal eh, makam makan yang tadinya mubah, bisa bernilai apa? Wahala, berjalan. Apa hukumnya, wajib atau haram? Ha? Berjalan, wajib atau haram? Sunnah atau makruh? Berjalan, naik sepeda, naik mobil, mubah. Tapi naik mobil untuk kajian, hukumnya apa? Berbahala. Tergantung yang dipelajari. Kalau untuk belajar tohid, hukumnya wajib. Jadi berjalan dari rumah ke masjid untuk belajar tohid, hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau antum tidak berjalan ke masjid, hukumnya dosa. Ya. Tapi saya naik mobil, bahwa oh itu lebih baik. Karena <tuh> ya. lebih cepat ya, biar nggak telat. Kalau ya jalan dapat pahala juga lebih banyak. Setiap langkah ya kan, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Ya makanya itu sudah saya sampaikan Ustaz masalah itu. Jadi menunjukkan apa? Bahwasanya suatu yang mubah bisa berubah berpahala ketika niatnya apa? Untuk kebaikan. Tidur, apa hukumnya tidur? Boleh atau tidak boleh? Boleh tidur, boleh tidak tidur, ya. Maka hukumnya tidur bisa berpahala kalau diniatkan untuk apa, Pak? Memperkuat dalam ketaatan. Nah Kemudian juga harus di atas menunjukkan bahwasannya yang membedakan niat, yang eh, membedakan niat, yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah atau kebiasaan adalah apa? Niat. Seperti mandi tadi, antara mandi besar dengan mandi biasa, apa bedanya? Apa bedanya? Niat. Niat. Tadi istilahnya apa? Niat apa itu tadi? Kan ada dua atau niat tadi kan? makmur lahu dan niat apa? amal, ini niat apa? amal toib. jangan ngantuk ya toib, yang ke tujuh, eh kok yang ke tujuh yang berapa tadi? saya lihat soalnya yang ya setiap sendirilah nah, ini juga menunjukkan bahwasanya apa? karena Rasulullah mengatakan SAW amal mengatakan menunjukkan bahwasanya niat itu adalah bagian daripada apa? iman Nah, iman itu apa dalam pengertian ahlu sunnah? Ada yang bisa nyampaikan? Iman adalah pembenaran di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Jadi berapa unsurnya iman? Tiga. Seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Uh, ini jam berapa? Ntar lagi ya, lima menit lagi. Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW Iman itu 70 lebih cabang Yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah Yang paling rendah Menyingkirkan gangguan dari jalan Dan rasa malu termasuk apa? Bagian dari Iman Ucapan la ilaha illallah itu apa? Ucapan berarti amalan Lisan Menyingkirkan gangguan dari jalan itu dengan apa? Amalan anggota Badan Kalau orang itu malu Itu amalan apa? Malu itu Amalan hati Jadi iman itu ada berapa unsur? Tiga Hati Lisan Anggota badan Baik Sementara niat itu yang mana? Lisan atau anggota badan? Niat eh? Letaknya di lisan atau anggota badan? Di dalam hati Baik Selas ya? itu katanya ngajar biar enggak bikin ngantuk ngantuk bisa baca di mukodimah, mukarot Ustadz on profik ya udah ya waktunya sudah habis ya saya juga habis ya saya kira itu waktunya seberapa nih? ya sekarang eh, ini soalnya gimana, saya bacakan atau gimana ya oh, belum dibagikan ya Oh iya, yang ahwat gimana? Sudah ada? Ya ini tolong diberikan, ya. Sudah. Saya kira itu saja. Insya Allah soalnya ini tidak susah ya, mudah saja. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama, alamat, email. Ya. Insya Allah nanti ini gimana? Nilainya mau diumumkan atau gimana? Ini kalau jelek malu ya. Iya. Ya. Ya, nggak tahulah nanti panitia terserah. Ya, saya kira itu aja. Mungkin yang bisa kita sampaikan, karena sudahlah terbatasan yang ada. Ya, saya tutup dulu. Saya kembalikan kepada panitia. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Silakan dikerjakan. Waktunya berapa masaknya? Setengah jam, ya. Maksimal 45 menit. Iya, jadi kita biar bisa pulang pagi. Kita pulang pagi. Ya silakan, jadi nikmati soalnya